Ibu Desi, selamat pagi. Pagi, Silahkan, mbak. Iya, ini kayaknya metode metode pembelajaran sekarang itu masih pakai cara lama ya, mbak ya. Jadi guru-guru yang sudah usianya 450 mohonlah di pensiunkan saja. Jadi harus ada pergantian generasi baru lah cara caranya. Masak a l a u kita dari dulu SD gambar gunung ya begitu j a d i melukis ya gambar. Kalau jalan pelajar gambar pasti gambar gunung semua. Jadi Caranya itu harus dicari teknik yang kreatif lah Jadi sertifikasi itu jangan sertifikasi hanya untuk bikin laporan atau apa Tapi di, di, di, seperti ada fit and proper test bagaimana sih teknik dia belajar ada yang evaluasi langsung gitu n i kalau sekarang cuma sertifikasi, kasih data-data-data Tapi hasil apa, outputnya t u h untuk apa gak jelas Makanya pembelajarannya juga Nah, hasilnya juga nggak jelas, a k h i r n y a mbak, percuma pemerintah kasih anggaran cukup besar, sayang sekali kan, kalau diberikan pem,、uh, teknik bagaimana sih mereka belajar, ngajarnya dikoreksi dan terima koreksi, sekarang guru-guru senior nggak mau dikoreksi, merasa paling benar, masa paling bagus, masa senior, nah ini harus diberantas dulu, baru diperbaiki generasinya, itu baru bisa hadiah pendidikan lebih baik mbak a k terima kasih ya p a terima kasih b u Desi, Pak Bobi, selamat pagi pagi s i l a k a n ya menurut saya mungkin、uh, mulai dirancang ya untuk sekolah guru itu gratis karena kalau guru juga misalnya dari S1 dengan biaya yang sama itu ya p a s t i gurunya itu akan cari duit gitu loh gak ada k a l a h a n tanpa tanpa jasa tuh udah gak ada, kalau z a m a n s a y a sekolah dulu Terolah saya tuh a m p i r bangkut, ada satu guru tuh, dia tetap b e a j a r walaupun gak digaji. Nah itu saya baru-baru, tapi sekarang udah susah ya. Yang punya jiwa begitu susah, makanya balik lagi lah. Semua itu m a s i k e j a h e r a a n y a paling u t a m a k a t m a kasih. Terima kasih Pak Bobi. Ibu Rias, e l a m a t pagi. Halo. s i l a k a n Ibu. Tuju banget sama Ibu yang tadi bilang bahwa... Hmm, untuk yang usia lanjut guru-gurunya lebih baik d i p e n s i u n k a n kenapa? sekarang ini kan baru sekali tenaga muda yang kreatif tapi menganggur sementara kita tetap mempertahankan orang yang sudah tidak produktif jadi rada konyol aja sih、e, padahal dengan kita mempekerjakan yang produktif dan masih muda terus dengan k r e a t i v i t a s n y a itu bisa membangun Indonesia ke depan lebih baik kenapa mesti mempertahankan yang sudah tidak produktif Jadi biar mereka juga merasa berpacu gitu loh. Oh, jangan, oh saya merasa udah aman, yaudah gitu. Biar mereka berpacu juga sama yang muda. Kayak gitu baru Indonesia akan m a j u Gitu aja sih, thank you. Ya, terima kasih Ibu Lia. Ibu Santi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. s i l a k a n i Ya, kalau menurut saya sih itu sudah mindset mereka,、e, mentalnya sudah seperti itu. Uh, mungkin ada cara lain yaitu mungkin tiap tiga、uh, bulan sekali atau enam bulan sekali perlu diadakan a p p r a i s a e performance langsung dari pusat. Jadi kalau memang uh, dinilai uh, nggak berpotensi, ya harus diganti oleh orang-orang baru gitu loh Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ibu Santi, Pak Stefan. Selamat pagi、uh, silakan. Kita harus meredukan n kadar. 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち a 私たちは、そ, そたちは、私たちは、ね、私たちは、私たちは、f たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 e ちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちの私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私 itu dua hal yang memang berbeda sih thank you ya ya terima kasih banyak Pak Steven Pak Agus、ini、memang、uh, betul sekali bahwa hasil sertifikasi ini adalah tidak memastikan masyarakat、Dan、ini salah satu faktor adalah k e b o b o k a n sendiri yang sudah korup di departemen tersebut karena kita lihat bahwa proses sertifikasinya saja itu banyak kejanggalan t kalau pekerjaan s Wow, umur pengabdian itu banyak juga yang guru-guru baru itu bisa menyalip orang-orang yang sudah lama juga memang pernah mendengar、uh, terjadi lah berbagai macam penerapan sehingga memang yang penting betul sekali m e n g e j a r bagaimana adalah、uh, mendapat penyambutan terlebih, saya pikir ini perlu ada、uh, bahasa independen untuk、uh, saat kita itu. Mungkin kita sentara Terima kasih Bu Ya Pak Agus, Pak Paulus yang terakhir ya. Anda Selamat pagi s i l a k a n Memang sertifikat itu hanya formalitas Bu Saya sangat setuju dengan、hmm. uh, opini dengan Ibu yang pertama tadi Seharusnya lah guru-guru yang setengah umur itu harusnya dipensiunkan Bu、hmm. Memang ada kesulitan bagi orang tua murid pada saat、uh, menemui kesulitan yang dihadapi oleh anak didik Para guru yang senior itu sepertinya mereka yang paling benar itu. Tidak mau menerima kritikan dari orang tua. s i l a k a n Pak Prianto komentar Anda. Caranya gampang aja ya. Ya. Kasih remunerasi yang cukup. Susun posidur mengembangkan kompetensi. Beritahu para guru mana yang boleh dilakukan dan mana yang bisa.、Hmm. Nah itu saja. Terima kasih. Baik terima kasih Pak Prianto. Selamat a Siang Bapak Fari. Selamat siang Bu. Silakan h komentar Anda. Iya itu ini m emang kita prihatin. Tapi itu ya udah p a k t l a l seperti itu ya. Karena guru yang ada yang nggak punya sertifikat harus punya k e r t i f i k a t Kita tanya artinya kan d i s y a r a t k a n harus syarat harus punya gitu ya.、Hmm. Jadi artinya nggak menjadi tujuan. Kalau menurut saya. Guru itu seharusnya dari mulai Awal itu seorang Seseorang itu harus punya cita-cita Menjadi guru、mm -hmm. Kalau dulu ada namanya SPG Ada PGA gitu ya itu bagus Artinya dari mulai awal Seseorang udah punya tujuan untuk jadi guru、yeah. Kalau yang sekarang ini kayaknya guru itu adalah Kalau gak ada pekerjaan lain b a r u s b i a jadi guru Jadi emang、ah, kalau saya nilai gitu ya Anak s a y a lagi SD Itu gurunya menurut saya sih tidak bagus ya、mm -hmm. Pas ini tak sekolah mulai bagus サブスマーマー、マーラー、ポ s! ートのポイントでのモーションの作品。サフィカル・グルーン・ガバグルーン・ガバグルーン・ガバグルーン・ヤフォーティーとポカン・トゥ・ジュラン・エプロ u ジュラン。アダ・パイナムのサイト・ロバロ a バウンド・オムジェリー・セパータプリー、ウォッチェ・グルーティー・ワー・ジュラン・ジャリー・サトウォッチュラン・ディ・パダナ・モダウン・ジェリー・パ e チャーズ・ジ r ラン・ジュラン・ジュラン・ジェリー・ディ・ポット・ポッチュラン・アタプリー・アトーン・ は、えー、い。 サマリアン Ya, Saya kira Sekian d a l u Karena saya masih ada Oke、okay, baik Terima kasih Pak Yudi Bapak Henry d Selamat siang Siang Bu s i l a k a n Iya Apalagi guru yang sering demo itu、hmm. Menentu Sesuatu bagi itu Kalau merasa rendah Jangan jadi guru 私はそいるときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えていると Secara otomatis kan bisa jalan sendiri o r a n g o r a n jadi guru Jangan merasa terpaksa jadi guru、mm -hmm. Atau m e m a n g profesinya jadi guru Itu aja tuh Baik, terima kasih Ganti、uh, pekerjaan ya Tidak lagi bisa mendapatkan profit begitu Pak lawan tanpa t a d a jasa ini Silahkan Bapak Adinata Selamat siang Ya, siang Bu Silahkan Kalau menurut saya Emangnya begitu Bu Jelek lah, Jelis <laughs> lah. Jadi Ya Jadi sekarang Maunya dulu Bu Hmm Iya. o、okay. b e r d i d i k i t duit. Kalau nggak ada duit, n g a m b e k dia. Jadi bagaimana dong untuk meningkatkan mutu guru kita ini? i Ya, seharusnya siap PDK tuh harus seleksi benar-benar gitu, Bu. Guru yang bisa dipakai di sekolah itu harus benar-benar seleksi gitu kan.、Hmm. Kalau cuma sertifikasi, i t u n e n a r sama juga bohong. b e n a r kan dari kata p e n g a m a n kan cuma Untuk mendapatkan p u n y a j a d t a n ya Jadi y a n g seperti itu mereka bukannya untuk mengajar Atau、uh, gurunya kayaknya sekarang、uh, kurang idealis gitu、hmm. Apalagi sedikit, sedikit duit gitu Kalau n g g ada k a duit, no way gitu、okay. Terima kasih Bu Baik, terima kasih Bapak d i n a t a Selamat siang, ya Ya, s i l a k a n Pak Gunjangan、uh, kongresi guru juga masih terlalu kehasil Coba kalau pendapatan o r a n g guru itu besar Pasti orang juga b e r l o m b a l o m a a Untuk bisa menjadi guru Yang sepo, seprofesional mungkin nah, Di saat itu orang mau jadi guru Juga n gak g n Gak g b e r a u b u n g a n Gak berhubungan、hmm. i Jadi otomatis kualitas guru juga akan Penyelamatan Terima kasih Baik terima kasih Bapak Rudy selamat siang s i l a k a n サイダーのキャプテンスは、そのランタンゴー、サイダーのランタンゴー、サイダーのランタンゴー、ヤングバルサンドグラパウラ、ハレンゴー、カタニア、ドゥイット、サムトニア、キネバー、アロマロサイア、ゴルイト、キャンディア、キニア、マンタトル、バルバカ。 j a di guru itu ada itu memang guru yang betul-betul guru yang bagus terus sekarang mencari kerjaan kan susah mbak、mm -hmm. nah jadi ada teman-teman kita lah yang karena nyari kerjaan susah akhirnya jadi guru itu jadi jadi guru untuk cari makan namanya itu kan oke、okay. nah kebetulan dia tuh Mengajarnya di tempat yang hebat-hebat gitu Sekarang kan banyak baru m a r u k o jadi sekolah Semua itu、yes. Nah disitulah kesempatan mereka Gajinya n gak g besar Akhirnya mereka ngasih les Ya、uh -huh. nah, tentu Bayarnya mahal Jadi、uh -huh. yang membuat mereka Jadi nakal itu sebetulnya ya Kembali kepada konsumennya juga tuh,、uh -huh. mbak. Nah itu Nah sekarang kembali ke masalah Tunjangan guru、uh -huh. Saya setuju itu diteruskan, tetapi itu mesti kita awasi guru itu, kita awasi, kita terus ina mereka untuk merubah, merubah kelakuan mereka,、okay. sehingga mereka berpikir bukan hanya untuk menambah uang saja,、mm -hmm. menambah income saja, tapi men menambah ilmu ataupun merubah cara mereka mengajar. yang mungkin、uh, kurang baik atau yang belum serius menjadi lebih serius. n a h j a d i saya setuju tuh dengan guru tuh ditambah income nya, dia tidak akan lagi loncat loncat kayak g u r u butuh loncat dari、okay. sini belum habis waktunya udah pindah ke sekolah lain, pindah <laughs> sekolah lain kan butuh nambah income hasilan. Terima kasih Parudi.